memberi dorongan dengan mengkaitkan Al-Quran sendiri. Jadi Al-Quran ini kan hudan linnas, ya. petunjuk untuk manusia ya. hudan lil -mutaqin. Bukan hanya petunjuk al-mutakhin al itu hmm. nah, yang saya lihat dari dakwah ini sudah bagus sekali. Tetapi baru hudan lil hmm. padahal Al-Quran itu hudan, <laughs> hudan linnas nah, itulah yang harus dilakukan karena, karena topik topik hmm. yang betul, yang kira-kira berkembang di masyarakat yang kira-kira hmm. bisa membawa kepada Kehidupan yang lebih baik masyarakat kita itulah yang kita arahkan, buat mm -mm. kita dorong siapapun mm -mm. yang terlibat dalam tarek ini harus diarahkan ke arah sana mm -mm. dan sifatnya yang lebih spesifik mm -mm. jangan umum uh, sekarang mm -hmm. saya kira itu barangkali. Iya iya dari ini. dari sisi tema ya yeah. baik Ustaz Nandi kalau tadi Departemen Agama Sarjana Institusi sudah menyambut baik. Pasti dong dalam menyambut ini juga Departemen Agama menyoroti ya Mungkin ada plus minusnya dalam masyarakat teledakwah Kira-kira di sisi apa minusnya dan apa yang kira-kira perlu diperbaiki Ustaz? Ya plusnya dulu ya, plusnya itu sangat banyak sekali Pertama untuk menggugah hati para pemirsa mm -hmm. Menuju kepada peningkatan keimanan dan ketakwaan mm -hmm. Dalam hal ini masalah akhlak mm -hmm. Nah kemudian juga kalau kita perhatikan dari teledakwah ini ada saja yang belum kita ketahui ya. Mm -hmm. Jadi kalau kita memperhatikan pembicaraan orang, pasti ada yang bermanfaat dan pasti ada yang belum kita ketahui. Itu itu, itu, itu hikmahnya. Ya. Namun dalam hal ini pertama saya minta kepada pihak BTPRI eh, kepada pusat tarian ya. ini mengenai waktu pak sebab memang Indonesia ini negara besar ya. Terjeri ada Indonesia bagian timur, Indonesia bagian tengah, Indonesia bagian barat Ya. Nah ini keredakwah itu kan pagi sekali diadakannya Untuk bagian Indonesia bagian barat ini ya banyak yang belum bangun Atau baru bangun atau sedang selat subuh Nah ini segi waktu ya Kemudian ke dew kepada Dewan Juri ini Ini harus, harus jeli ya Sebab saya pernah mendengar keredakwah itu pertama tapi ini saya bukan berarti mengucapkan masalah hilafiah ya. Hmm. Nah, tapi ini karena kan lomba itu harus dicari yang terbaik. Hmm. Ya. Seperti ini, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya. Memang menyebut ta'ala itu bagus ya. Hmm. Misalnya Allah subhanahu wa ta'ala. Hmm. Tapi di mana kita menggunakan ta'ala itu juga harus harus profesional. Hmm. Sebab kalau tidak semua kata-kata Allah itu harus disebut ta'ala. Coba kalau dalam azan misalnya, Ashadu alla ilaha illallah ta'ala. Ya kan? Ya bagus. Mm -hmm. Jadi harus kembali ke Al-Fatihah. Assalamualaikum itu Rasulullah tidak menambah ta'ala. Mm -hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bagi ta'ala. Mm -hmm. ya, Itu ada peserta. Nah ini harusnya diingatkan mm -hmm. oleh Dewan Juri. dua. saya lihat banyak dari peserta itu menggunakan hadis-hadis palsu. Mm hadis-hadis -hmm. palsu ini kan... Uh, segmentnya pemirsa itu kan bermacam-macam yeah. ya seperti saya bilang uh, apa siapa yang ingin bahagia. Dengan ilmu ah, ya. dah dunia ilmu uh, itu bukan hadis kan? <gulang> man arad dunya, wali jurni, waman aroda. yang kata-kata mutiara mahkudot kalau dulu dalam di, di madrasah itu ya seperti utlu buang ini maulid al mardilah itu kan bukan hadis man arfanab sahun pakuan arad itu justru ucapan Plato itu dalam alitikir bukan hadis nabi. <gulang> nah inilah dewan juri harus mengingatkan oh ini bukan hadis ini tapi kata-kata mutiara itu Betul. atau kata-kata hikmah mana yang hadis mana itu harus jeli karena kita ingin mencari yang terbaik mm -hmm. ya. walaupun pada prinsipnya ya bagus cuma ya mana yang suka disnabi mana yang ah, ini harus saya mm -hmm. itu itu dari siapa terdakwa iya saat, luar biasa sekali ini benar-benar pencerahan ya. untuk kita semua ya. Ustaz Satar kembali lagi ini memang e, berbicara masalah pemilihan barangkali Dewan Hakim gitu tante yang kita harapkan memang kalau kata Ustadz Nadi kan harus bahasanya mendelik terus dia harusnya punya pasalnya kan ketika berdialog itu ada ya Rasulullah kita mm -hmm. harusnya kan harap ya itu harus tidak mm -hmm. harusnya ya Rasulullah nah itu mm -hmm. karena yang sekutya gaji karena ingin mencari yang terbaik itu ya mm -hmm. ketika berdialog ya Rasulullah nah, itu kan <laughs> man a, a, memang uh, uh, apa siapa yang tahu kepada orang alim itu kan yeah. orang alim ya yeah. <laughs> La ya'lamul alim illa alim betul ya Nah itu yang setuju <laughs> itu paling agelis Baik, Baik Ustaz, ini ya. ada ya. ada Ustaz Atar Nanti ya. akan kita tanya Hanya saja kita akan break dulu Oleh karena itu, pemirsa jangan kemana-mana Para dai daidaiyah, kami masih akan kembali Selepas yang berikut ini Kita jadikan sebagai tahun perubahan, perubahan sikap dan perilaku kita dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada pemirsa. Insan TPI dimanapun anda berada, dan pengawal mengucapkan selamat tahun baru. Semoga Allah senantiasa merahmatikan kita. Lajian berita terkini dan akurat dipadu dengan rangkaian hiburan menarik akan menemani Anda memulai aktivitas di pagi hari. Selamat pagi Nusantara setiap hari pukul 5.30 sampai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Melengkapi kebutuhan Anda akan informasi terkini sepanjang hari kami hadirkan. Selamat malam Nusantara setiap hari pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Nantikan hadirnya mulai Januari 2010. Eh terima kasih Anda masih bersama dengan Teledakwah dan Teledakwah kali ini adalah Teledakwah spesial karena kami sedang melakukan evaluasi dari pelaksanaan Teledakwah yang sudah berlangsung di beberapa waktu yang lalu. Kembali ke Ustaz Satar, ini menarik sekali Ustaz Nandi, intinya kembali kepada pihak ya pengelola acara ini tentu saja terkait dengan pemilihan ya dewan hakim yang diharapkan selalu jaga gitu ya tadi saya sebutkan matanya mendelik, telinganya berdiri tegak, selalu awas sepanjang perjalanan tele dakwah ini dalam durasi yang sekian lamanya ini. Bagaimana nulat? Ya terima kasih sekali atas masukan dari Pak Nandi bahwa yang pertama sebelum saya jawab acara ini sudah berlangsung cukup lama, artinya dari Januari 2009. Mm -hmm. Nah Alhamdulillah mohon doa Mudah-mudahan acara ini terus berjalan dengan baik dan benar nah, Kemudian sebelum saya jawab juga ada tadi mengenai waktu siaran mm -hmm. Di sini dianggap uh, terlalu cepat katakanlah mm -hmm. Untuk wilayah Indonesia bagian Barat Namun ini terserang aja kami dari pihak tim kerabat kerja Hanya menjalankan kebijakan dari pimpinan jadi artinya ada pola siaran yang sudah tertuang Yang sudah disepakati eh, oleh pihak manajemen mm -hmm. Jadi yang mudah-mudahan ke depannya kita bisa merupa, apa namanya, mengajukan usulan mm -hmm. Mudah-mudahan bisa eh, tidak bersamaan dengan waktu sholat mm -hmm. Kemudian mengenai pemilihan Dewan Juri Kami juga berusaha untuk mendatangkan untuk mengundang pakar Terutama... Menyangkut di bidang tafsir Seperti dokter Kiai Haji Ahzami Sami'un Jaluli Dan pakar hadis Mohajisin, Dr. Haji Lutfi Dan beliau pun Alhamdulillah bersedia Namun ini terutama Masukan uh, juga bagi Peserta hmm. ya, Artinya Kalaupun mungkin sementara ini Kita belum mengangkat masalah itu ya, hmm. Yang dicontohkan Allah itu selalu disebutkan berkaitan dengan sa'alahnya ta misalnya Tapi kalau ini dianggap satu kasus ya Ini hanya sebagian kecil sekali hmm. Karena pada umumnya masih menggunakan dengan yang sifatnya mutawatir lah yeah. Ya, Jadi artinya itu ya mudah-mudahan kedepannya pun Kita dari e, dari daun hakim terutama bisa mengingatkan kembali bahwa penempatan penempatan kalimat itu sesuai dengan proporsinya baik Ustaz, ya. dan ya. selama ini sebenarnya dewan hakim juga sebagian ya tidak tidak sembah lewat sih Solo mungkin saja kiflah kecil ya, saja Ustadz ya. kita akan coba berbincang juga nih dengan peserta yang sudah pernah keluar sebagai juara saya ingin bertanya langsung nih terutama kepada Ustaz Rozik sama Ustaz Aas ya Ustaz Aas ketika anda dulu bergabung dengan tele dakwah begitu ya Memang langsung tersambung Kemudian langsung jadi juara Atau ada kendala terlebih dahulu sebelum itu Terima kasih Pada awalnya Ketika saya mengikuti acara-acara dakwah Kebetulan saya pemenang keempat Episode keempat mm -hmm. Pada waktu itu Alhamdulillah berkat perjuangan ya Seperti mm -hmm. tadi Kita harus Karena saya dengan suami Dengan apa Menggunakan waktu itu layanan handphone mm -hmm. Dengan telepon rumah Kita coba tidak bisa kita gunakan dengan handphone waktu itu terus kita coba bergantian mm -hmm. karena waktunya juga bertepatan dengan asal subuh mm -hmm. mungkin wak waktunya saya minta juga nanti untuk waktu di perlu diperhatikan juga jadi waktu jadi kendala ya yeah. baik kepada Ustadz Rizik ada kendala ketika mau bergabung dengan teledawa mungkin dari sisi lain telepon tadi kendala mungkin di konten materi ya memang materi yang kadang-kadang uh, kita tidak selalu menyimak dengan uh, tiap waktu begitu. Mm -hmm. Jadi kita mempersiapkan tema ya tema-tema tersebut, maka kita persiapkan betul-betul latihan ya. Mm -hmm. Biasanya latihan-latihan yang betul siap betul tiga menit yang kondisinya betul-betul harus siap dan isinya padat serta berkualitas begitu. Iya. Kembali tadi ke masalah line telepon. Kedalanya sebenarnya lebih kepada susah untuk masuknya atau memang? Uh, ada ya tadi kekeliruan dari Peserta yang seharusnya pakai land Lentelfon tadi kalau Mbak As kan mengatakan Ternyata pakai land lentelfon rumah malah susah gitu, ya. Dia harus pakai handphone Itu bagaimana menghadapi kendali seperti ini Tapi sebetulnya kita kan di rumah Selain peserta uh, istri juga ada Peserta-peserta yang lain rame-rame Jadi telepon itu kita tembalkan rame-rame Siapa yang duluan, mana yang mau tampil Ya dipinjami begitu ya hmm, uh, uh, uh. Tapi tetap kita kasih tahu nomor-nomor pribadi Tapi kalau uh, untuk nomor handphone kan Uh, ada hampir sekitar lima enam orang di situ semua nembakin TKRI uh, ini pakai pesawat, sel handphone, pesawatnya handphonenya rata rata ya karena muda di redail barangkali betul betul betul hmm. baik dan ustad kita sudah menyimak ya tadi dari peserta pengalamannya ternyata seperti itu kembali ke ustadmu seni nih kalau Ternyata sekelas Ustaz Rozik yang sudah keluar jadi penyampaian terbaik pun ternyata harus mempersiapkan lagi sedemikian rupa. Terkait dengan temanya jadi Ustaz. Bagaimana apakah memang tema ini selama ini kami sampaikan kan sepekan sebelumnya ya. Yeah. Dan Alhamdulillah selama ini e, tidak terjadi perubahan yang mendadak pada saat acara kemudian beda dengan pakan lalu itu jarang sekali terjadi. Jadi persiapan apa untuk para peserta teledakwah ketika usulan Ustad adalah agar sampai juga kepada masyarakat kita yang masih awam ya. dan abangan ini. Ya, jadi memang setiap kita mau menyampaikan sesuatu itu, apalagi kata dakwah itu kan mengajak, mm -hmm. mengajak itu artinya ada publik, ada masyarakat yang mm -hmm. kita ajak. Maka sebenarnya juga dalam uh, uh, penilaian itu sendiri, hakim dewan hakim itu sendiri. Juga harus ada yang ahli kemasyarakatan gitu hmm. Apakah dakwah yang disampaikan itu Boleh jadi dakwanya dalil-dalilnya bagus Hadisnya bagus fasih. Tetapi tidak membumi hmm. Padahal Al-Quran itu harus dibumikan Harus diterima oleh masyarakat itu sendiri Nah hmm. Harus ada penilaian bahawa dakwah ini Bagus Tetapi Bisa jadi tidak membumi gitu hmm. Bisa jadi Oh ini kurang ini Tapi dia cukup bisa atraktif Bisa diterima oleh masyarakat Nah itu saya kira yang perlu diperhatikan. Kemudian yang lain adalah topik itu sebenarnya kita bisa lihat hal-hal yang terus berkembang di masyarakat. Misalnya yang yang menjadi kebutuhan real di masyarakat itu kan pendidikan. Hmm. Itu kapanpun itu tidak akan pernah berubah gitu ini. Kemudian selain itu pekerjaan. Hmm. Pekerjaan, dulu bicara pekerjaan kan pengangguran itu hmm. yang, uh, supaya mereka ada penghasilan. Itu kita hmm. bicara hal yang seperti. Ini. Kemudian bicara kesehatan. Jadi hal-hal yang sifatnya real yang dilakukan hmm. oleh masyarakat Itu mesti kita arahkan Dan Al-Quran ini sebagai hudan Bisa kita ambil uh, Di dalamnya sendiri Tetapi kemudian kita sampaikan ke masyarakat Yang bisa Dimanfaatkan di, di, di atau dijalankan Untuk kehidupan sehari-hari hmm. Hingga memberi Manfaat yang sebesar-besarnya dakwah itu Bagi perbaikan kehidupan masyarakat hmm. Nah ini saya kira yang Yang selama ini sudah bagus tetapi Mungkin harus lebih ditingkatkan ke arah situ mm -hmm. Ya baik kepada dosa tadi nih Kalau tadi kan Departemen Agama ternyata memiliki 94 ribu ya Pembimbing mm -hmm. atau penyuluh keagamaan ini mm -hmm. Ya kalau dari peserta teledakwah sendiri dengan adanya acara seperti ini Barangkali misalnya nih ada orang berpikir Mungkin gak ya kemudian yang seperti ini bisa dikerjasamakan dengan pihak Departemen Agama Oh ini ya sangat sangat bisa ya mm -hmm. karena kita uh, jaringan kita sangat sangat luas ya mm -hmm. uh, hanya saya termasuk yang pemerhati terhadap dakwah mm -hmm. ya, saya lebih, mungkin lebih sering ya mm -hmm. di samping keterlibatan tugas karena saya sebagai kasubdit publikasi dakwah jadi saya harus memonitor mm -hmm. uh, juga ceramah-ceramah yang disiarkan oh, baik oleh TVRI maupun si-si TV yang lain. Mm -hmm. ya. Nah selama ini saya memperhatikan, ya menyinggung tadi apa yang disebutkan oleh Pak Musni juga bahawa pendidikan itu sangat penting. Nah dari peserta terdakwa itu hanya berkisar kepada uh, kognitif dan afeksi saja, mm -hmm. ya. belum ada yang mensupport umat ini ke arah hand. Padahal lemahnya justru umat Islam berdiri sini, mm -hmm. di sini di hand. Di Quran itu tidak nah ada surat solat, tidak mm -hmm. nah ada surat jakat, tidak nah ada surat puasa, mm -hmm. tapi yang ada surat an-nahl tentang pengobatan. Uh, surat azhariyah tentang bom tentang kapal induk ya hmm. ada lagi tentang laut ya jadi ini kita lemahnya jadi bolak-balik itu aja oh akhlak ini tapi yang mensupport uh, kepada surat surat seperti ya ada Cerita tentang besi, tujuan mm -hmm. ya. Islam itu kan, tapi tidak pernah itu diamalkan itu dan didorong umat itu supaya mengolah besi. Wa anzalal hadida, bihi ba sadid, wa mana fiulinas. Di Qur'an itu ada surat besi. Kenapa kita tidak pernah dari besi itu punya kekuatan yang hebat besi itu banyak manfaat, bisa jadi HP, bisa mm -hmm. jadi traktor, bisa jadi ya. mobil, bisa jadi motor. Mm -hmm. Kenapa umat ini tidak pernah? men support mendorong hanya ini salat ini harus tepat waktu ini ini ah itu kan sudah biasa itu ya hmm. nah ini kan media umum TV itu bisa yeah. diserah oleh sudah enggak usah lagi ya? penting ini umat membicarakan tentang besi saat ini hmm. tentang ekonomi tentang keuangan ya nah, dasar-dasar uh, pembukuan itu kan ada dalam Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalimusan ini kan dasar-dasar menit dasar-dasar kan? keuangan Ah ini yang belum diungkap oleh para peserta tadi dakwah itu hanya berkisar itu saja saya lihat tatarannya hmm. bulat balik itu ya lebih praktis gitu ya, ya. ya dan lebih mudah diaplikasikan oleh masyarakat. Ya, itu baik itu. kembali lagi berarti ke Ustaz Satar. Ketika kita berbicaranya tadi saya memulai dengan Ustaz Nadia adalah kemungkinan-kemungkinan seandainya terpikir ya oleh masyarakat bisa enggak ya dikerjasamakan dengan departemen agama. Ternyata usulannya sangat bagus dari Ustaz Satar sendiri ya pengelasan dakwah nih. Ya ini merupakan tawaran yang sangat menarik ya Khususnya bagi kami pelaksana program acara tali dakwah ini mm -hmm. Kalau memang nanti ke depannya mm -hmm. Direncanakan Pak Nandi membuka pintu mm -hmm. Untuk bisa kita kerjasama Ya mudah-mudahan nanti kita bisa tindak lanjut itu ya, Pak ya, mm -hmm. ya. E, Ada sedikit saya tambahkan bahawa mengenai tema yang aktual tadi juga terkait dengan sasaran dakwah itu hmm. Karena memang kelemahan mungkin kalau dianggap kelemahan Bahwa sasaran dakwah melalui media televisi itu kan heterogen yeah. Jadi bermacam-macam latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, dan seterusnya Banyak memiliki perbedaan yang cukup mendasar saya kira Nah lalu sasaran dakwah hanya tertuju pada, pada objek tertentu pada MADU tertentu Mungkin ini mengalami kesulitan bagi kita Oleh karena itu memang Karena pertimbangannya ini bagian dari media massa, kita usahakan Mencari tema yang mudah Kemudian bahasa yang juga Gampang, dicerna Dan juga pesan-pesan dakwah Yang paling versi ini yang bisa Sampai e, Kemudian, kalau kita membahas Mungkin yang secara aktual ya, Misalnya terkait dengan Proses bagaimana uh, Khususnya umat Islam Itu bisa bergerak Dalam berbagai disiplin Ilmu terutama Mencontohkan pada ayat-ayat Yang berhubungan Dengan yang terakhir istilahnya dengan Han tadi ya hmm. Artinya mungkin sementara ini dari sisi teknologi Katakanlah umat Islam itu boleh Dikatakan ketinggalan ya hmm. sementara ini Nah untuk mengaplikasikan pada ayat Al-Quran sebetulnya memberikan spirit ya Pada umatnya untuk selalu Menuntut ilmu Mencari Mencari Mencari Dan seterusnya hmm. Jadi agar bisa hidup berkualitas hmm. Jadi ini memang Kita mungkin dari sisi Untuk mengangkat tema-tema Yang berkaitan dengan Ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya Mungkin ini termasuk yang Sementara ini ya hmm. Belum belum banyak kita angkat Iya <laughs> Baik e, Pada Ustaz Musni ini Kalau tadi sudah disampaikan Ternyata lebih jelas lagi oleh Bapak bahwasanya e, Ternyata Ternyata Al-Quran ini adalah hudal limnas Bukan hanya hudalil mutakin Tema-temanya juga sudah disebutkan tanah dia yang membumi Terus apalagi kira-kira yang bisa Ditingkatkan ke depan dari teledakwah ini Oh, Yang ditingkatkan itu adalah ini Jangkauan daripada ini Yang ikut serta gitu Tadi kita mendengarkan betapa sulitnya Untuk mengakses Mengakses Line telepon sendiri Bagaimana menambah barangkali Line telepon sendiri kalau mungkin dilakukan hingga lebih banyak lagi tetapi mungkin uh, dengan demikian ada saringan juga saya kira gitunya atau bisa jadi satu dua hari sebelum sebelum masuk itu orang ini kita juga sudah menyampaikan tema-tema yang akan disampaikan itu dan siapa yang akan menyampaikan itu sendiri jadi mesti juga ada ada saringan dengan demikian bobot yang disampaikan itu adalah memang uh, untuk Memperbaiki masyarakat ini Jadi kita menghadapi satu dilema Sosial yang sangat parah ini eh, Sekarang ini uh, Selain ekonomi yang disebutkan tadi Dan itu kita harus berlomba itu Kalau tidak memang bangsa ini Menghadapi satu persoalan besarnya hmm. bayangkan setiap hari kita melihat perkelahian di mana-mana dan itu seolah-olah kita membiarkan hmm. dan juga kemudian media mengcover itu sendiri dan kemudian ditiru oleh yang lain nih hmm. ini jadi semakin banyak uh, tele dakwah yang dilakukan itu dengan variasi kemudian yang atraktif menarik uh, itu semakin semakin baik hmm. jadi kompetisi antara nahimungkar ini kalau <laughs> berpikir kan, yeah, yeah. nah kemudian tambahan dari yang sampaikan tadi saya menyaksikan banyak memang penyuluh agama Pak, ya, yang Bapak sebutkan tadi itu tetapi mereka ini hanya menjalankan fungsi penyuluh formal seharusnya di masjid-masjid itu mereka ikut meramaikan dan itu yang tidak dilakukan Pak ya. saya menyaksikan di desa-desa di kawasan timur ini fungsi para pejabat agama ini termasuk yang ini, belum maksimal dilakukan, mbak. Mm -mm. Baru melaksanakan sebagai pegawai pemerintah, mbak. <laughs> Jadi saya kira ke depan itu memang harus ditingkatkan, apalagi kata... dengan umat. Ah, Tanya betul, dia harus berada mm -mm. ikut meramaikan masjid, masal dan lain, lain sebagainya. Itu banyak kali korreksi, pak. Ya, ba, ba. Baik, <laughs> tambahan ya, terima kasih, pak. Ya, saya <laughs> nanti. E, kalau tadi disebutkan memang ada apa sisi pendidikan, pekerjaan, kesehatan. Kira-kira ya. kalau dalam kemasannya adalah dakwah bilisan. By phone Dengan waktu yang sangat terbatas Perlu gak dipikirkan kira-kira prioritas mana dulu yang harus dijadikan tema Untuk diangkat dalam perlombaan seperti ini Ya memang Islam itu kan besarnya pada ahlak mm -hmm. Pada ahlak ya e, Ketika Nabi ditanya <coughs> Apa Islam itu? Apa, apa agama itu? Abin Husnul Hulu mm -hmm. Ditanya dari depan Rasulullah menjawab ahlak Tanya dari samping kanan ahlak Kiri ya, mm -hmm. ahlak yeah. Ya jadi uh, harusnya itulah ap, ap, apa, akmalul mukminina imanan ahsanum khuluqoh. Jadi memang pada tataran akhlak seperti tadi hmm. banyak perbuatan yang anarkis hmm. ya, tidak menghormati perbedaan, kemudian merasa diri yang paling benar hmm. ya. Nah, itu itu itu itu, itu akhlak yeah. Jadi saya tetap memandang ini sele dakwah ini harus diteruskan dan baik. Malah kalau bisa saya usulkan kepada pihak TVRI ada semacam yang terbuka dan menghadirkan orang seperti anak-anak hmm. kecil apa atau daciil ya. hmm. nah, itu, nah, itu belum, ya itu barangkali itu saya belum kalau tadi kita memang menyimak visualisasi suplikan yang lalu itu dewasa sebenarnya hmm. teledakwa juga diikuti oleh remaja dan kita akan saksikan ya pemirsa dan inilah suplikan salah satu peserta teledakwa dari kalangan remaja yang alhamdulillah di beberapa waktu yang lalu juga sudah pernah tersambung berikut ini kita saksikan bersama.